Kita lanjutkan sedikit saja Guna menyempurnakan apa yang kita bahas Sebelum kita mengerjakan salat isyak berjamaah Dan kita sedang menjelaskan penekanan Yang disampaikan oleh para ulama Di antaranya ala imam Al-Qurtubi Terhadap jawaban dari para malaikat Qalu subhanaka ma'ilmalana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Bahwa ini adalah adab dan akhlak ketika seseorang tidak mengetahui sesuatu Tidak mengetahui ilmu dari apa yang ditanyakan kepada dirinya Hendaknya dia dengan jujur, dengan jiwa besar mengatakan ketidaktahuannya Sebagaimana malaikat secara jujur mengatakan Subhanaka la ilmalana La ilmalana illa ma'alamtana Dan kita telah jelaskan bahwa adab ini bersumber dari berbagai dalil, baik dalil yang melarang, sebagaimana firman Allah dalam surah Al Isra ayat 36 maupun praktek langsung dari Nabi saw. Seperti yang kita jelaskan saat kita menukilkan penggalan hadis Jibril alaihisalam dan diantaranya juga adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya dengan sanad yang Hasan dan dihasankan oleh Syeikh Shuayb al Arnaout dari Abdullah bin Umar bahawa ada seseorang bertanya kepada Nabi Sallallahu sa Alaihi Wasallam An Najarul Sa'adan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Ayubqa' al Shar jadi ada seseorang yang bertanya kepada Nabi SAW tempat apa yang paling buruk tempat apa yang buruk atau yang paling buruk, apa kata Nabi SAW la adri saya tidak tahu subhanallah, Rasulullah SAW tidak, tidak tahu lalu Nabi melanjutkan jawabannya, hatta as'ala jibril Kali lagi beliau mengatakan, saya tidak tahu Dan saya akan tanyakan kepada Jibril Jadi sampai saya bertanya kepada Jibril Jadi saya mau tanya sama Jibril Jadi tunggu dulu ya, saya mau tanya dulu sama Jibril Fasa'ala Jibril Lalu Nabi bertanya kepada malaikat Jibril Tempat apa yang paling buruk? Bayangkan seorang Nabi tidak Langsung memberikan jawaban Tidak mengatakan Saya rasa Ini tempatnya Atau menurut saya Seperti ini, tidak, tidak ada kata-kata menurut Tidak ada kata-kata pendapat saya Tidak ada kata-kata menurut Analisa saya Ketika beliau tidak tahu ilmunya Beliau mengatakan saya tidak tahu Dan saya akan tanyakan kepada Jibril Lalu Nabi SAW bertanya Kepada Jibril Apa kata Malekat Jibril Fakalala Adri, saya pun juga enggak tahu. Atas alam Mikail, saya akan bertanya kepada malaikat Mikail. Akhirnya fajar, fakal. Lalu ditanyakanlah kepada malaikat Mikail. Lalu Nabi mendapatkan jawabannya. Khairul biqa biqah al-masajidu. Sebaik-baik tempat adalah masjid-masjid Allah, washaruha al aswak, dan tempat yang terburuk adalah pasar-pasar, baik yang tradisional maupun modern. Dan ini, ini bukan berarti kita tidak boleh ke sana, namun kita harus paham bagaimana persiapan untuk pergi ke sana. Jangan lupa berdoa, jangan lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi inti pembahasan kita adalah bagaimana nabi terbaik dan malaikat terbaik tidak berani menjawab pertanyaan tersebut. Apalagi kita ini Nabi terbaik Dan malaikat terbaik Oleh karena itu Ini adab yang sangat mulia Dan harus senantiasa kita ingatkan Umat Islam Kita ingatkan teman-teman kita Dan kita ingatkan diri kita Jadi materi ini harus sering diulang-ulang Karena salah satu Fenomena di tengah-tengah kaum muslimin Pada saat ini adalah Berbicara tanpa ilmu Subhanallah Patwanya luar biasa Seakan-akan ia Imam Syafi'i pada abad Abad ini Makanya Ibnu Hurmuz Ibnu Hurmuz Beliau pernah mengatakan Yan bagi lil alim An yuwarri Tha julasahu Min Man ba'dahu La adri atau min ba'dih ifan yan baghil alim ani waritha julasahu min ba'dih la adri Hendaklah seorang alim atau selayaknya seorang alim seorang ulama seorang ahli ilmu mewariskan kepada orang-orang yang senantiasa duduk di sisinya murid-muridnya setelahnya kata-kata saya tidak tahu hatta yakuna aslan fi aydihim sehingga kalimat ini benar-benar mereka genggam dengan tangan-tangan mereka benar-benar terpatri di hati mereka fa suila ahaduhum dan apabila mereka ditanya mimma la tentang hal-hal yang mereka tidak ketahui adri. maka mereka akan mengatakan atau dia akan mengatakan saya tidak tahu jadi harus diwariskan jadi ini adalah salah satu warisannya para ulama, warisannya para kiai, warisannya para ustad, mereka harus mendidik murid-murid mereka jamaah mereka untuk berani mengatakan saya tidak tahu jadi harus diajarkan, ditekankan Baik secara teori maupun praktek Artinya ustaz tersebut pun juga Jangan malu-malu mengatakan tidak Tidak tahu Bahkan salah satu nasihat Salah satu guru saya Kalau kita mengisi pengajian Lalu ada banyak pertanyaan kita tidak tahu Pertanyaannya via kertas misalnya Dan kita tidak tahu jawabannya Bacakan pertanyaan tersebut Dan bilang, saya tidak tahu Jadi kan biasanya ada kertas ya Banyak kertas seperti ini numpuk Biasanya kan Atau biasanya ketika tidak tahu Kita lewatkan, kan begitu kita lewatkan Dan ini bukan ngeles tidak Kita harus nuntun kepada satu usaha, usaha kita Mungkin waktunya tidak cukup Karena daripada membacakan uh, Sesuatu yang memang dari awal Kita tidak tahu, mendingan Menyibukkan waktu kita Menjawab yang kita ketahui Tapi ke suatu saat atau terkadang Baca semuanya Yang tidak tahu itu dibaca Jadi baca pertanyaannya Apa hukum misalnya mewarnai rambut dengan zat-zat yang kontemporer Saya tidak tahu Kalau Apa hukum Mencukur rambut bagi wanita Saya tidak tahu Apa hukum uh, Sholat dengan memakai Sepatu, saya tidak tahu jadi dijawab pertanyaannya dengan perkataan saya tidak tahu, dan bukan dibuat-buat artinya kalau tahu dijawab kalau tahu ya dijawab jangan acting mengatakan saya tidak tahu seolah-olah zuhud kan begitu tidak, tapi maksud apa namanya guru tersebut, kalau ada sepuluh pertanyaan yang kita tidak tahu jawabannya, tetap dibacakan tetap dibacakan dan katakan apa adanya, saya tidak tahu pertanyaan yang kedua, saya tidak tahu pertanyaan ketiga saya tidak tahu. Pertanyaan keempat saya tidak tahu. Sehingga mendidik jamaah untuk berani mengatakan tidak tahu. Dan juga mengikis potensi gulu. Enggak mungkin guru saya enggak tahu. Selama 20 tahun ngaji sama beliau enggak pernah pertanyaan mengatakan tidak tahu. Nah, ini kan gulu. Jadi diajarkan tidak tahu. Saya enggak tahu wallahu taala alam. Perlu dirujuk kembali. Saya harus buka buku tersebut. Coba ditanyakan lagi pekan depan Saya lupa Ini harus dibiasakan Dan perlu klarifikasi Kalau kita salah pada pertemuan kali ini Pertemuan depan mengatakan Mohon maaf saya salah Yang benar ini Saya salah menyebut ayat yang benar ini Ini yang harus kita angkat Jadi bukan hanya teori Bukan hanya teori Ikhwatul Iman jangan malu-malu mengatakan tidak tahu ya Ini penting tapi jangan hanya berhenti sampai di sini praktikkan di hadapan jemaah kita, di hadapan murid-murid kita. Dan salah satunya itu tadi caranya, dibacakan benar-benar. Pertanyaan itu dibacakan lalu jawabannya tidak tahu. Bacakan lagi jawabannya tidak tahu. Bacakan lagi jawabannya tidak tahu. Terus seperti itu. Ini yang perlu kita lakukan. Karena ini metode para ulama. Bahkan Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu itu pernah ditanya dengan 48 pertanyaan. 84 masalah, fakal 24 dan 30 daripadanya tidak 32 pertanyaan tersebut dijawab dengan tidak tahu. Jadi 46 pertanyaan, eh, 48 pertanyaan, 32nya bilang tidak tahu. Tidak lebih dari 50% yang dijawab. Jadi tidak harus seluruh pertanyaan di sesi tanya, -tanya jawab di dijawab tidak. Jadi ya, jawab yang tahu saja. Dia Imam Malik bin Anas. Dan itu tadi. Kalau ada waktu luang, hendaklah kita baca pertanyaan yang kita tidak tahu itu, dan benar-benar kita tampilkan di hadapan jamaah kita. Mohon maaf saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ini perlu dicek lagi. Ini perlu dimorojaah lagi. Saya perlu tanya kepada Ustadz Fulan. Nanti akan saya tanyakan lagi. Kan begitu? Lihat Abu Salam. Saya mau tanya dulu ke Malaikat Jibril. Kan begitu? Jadi ustadz nggak perlu malu. Saya mau tanya dulu sama ustadz Fulan. Dia lebih mengerti hadis daripada saya. Saya mau cek dulu sama ustadz Fulan. Dia lebih mengerti fikih daripada saya. Ini nggak pasan. Nabi saja nggak malu kok. Nabi tidak malu. Bagaimana mungkin kita malu? Kan seperti itu hadisnya Rasulullah. Wa yakum. Abu Bakar As Siddiq saja tidak malu. Abu Bakar As Siddiq dalam hadis yang dengarkan Imam Abu Daud pernah ditanya tentang berapa warisan nenek nenek berapa warisannya nenek-nenek yang ada di sini wah nggak ada yang ini pada muda-muda ibu, -ibu di sini berapa warisannya Hah? ada suatu ketika seorang nenek datang kepada Abu Bakar As Siddiq lalu bertanya tentang warisan nenek-nenek apa kata Abu Bakar As Siddiq irjihat ta as nas nanti kembali lagi ya saya mau tanya dulu kepada manusia subhanahu saya nggak tahu jawabannya pulang dulu nanti balik lagi saya mau bertanya kepada manusia ini khalifatul thaniyah khalifah ayo apa ah, khalifatul ula atau khalifatul awal khalifah yang pertama dan ini ditanyakan sekali lagi ketika beliau menjadi khalifah orang nomor satu di dunia Islam setelah meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mohon maaf saya enggak tahu pulang dulu Nek nanti datang lagi saya mau tanya dulu sama manusia, akhirnya diberitahu oleh siapa? al-mugirah bin syu'bah dan muhammad bin Maslamah. warisan nenek, -nenek berapa? Huh? berapa? oh 1 8 iya berarti antum sama seperti abu bakar tidak tahu, warisan nenek, -nenek 1 per 6 ya, wajar ya, abu bakar gak tahu pak ustad masa saya tahu, kan begitu jawaban diplomasi Ya yeah. Kita kan pintar ngeles kan begitu Seperti <laughs> tahu Abu Bakar gak tahu Subhanallah Dan gak malu-malu Tidak malu-malu Karena kadang-kadang Dia memang tidak jawab Tapi ngeles Ditanya tentang sebuah pertanyaan Mohon maaf saya sedang sibuk sekarang ya so, Padahal sih gak tahu kan begitu Alasannya sedang sedang sibuk Ditanya di sebuah majelis Dia katakan Masalahnya panjang. Sekarang kita cuma punya 5 menit lagi. Padahal jawabannya cuma dua kalimat. Kan begitu. Karena tidak mau tidak mau ketahuan dirinya tidak tidak tahu. Akhirnya dialihkan. Mohon maaf tidak cukup waktu untuk mengkaji jawaban Anda. Karena kita cuma punya waktu 5 menit lagi. Padahal paling dua kalimat saja. Jadi kalau tidak tahu bilang saja tidak tahu. Kamu Bakar saja enggak malu kok. Abu Bakar tidak tidak malu, apalagi kita. Siapa kita dibanding Abu Bakar siddiq Siapa kita dibanding Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa kita dibanding Malaikat Jibril? Jadi bilang tidak tahu itu tidak tercela dan kekhawatiran kita itu hanya was-was dari syaitan. Justru sebaliknya, saya ingin bertanya kepada antum, ketika antum mendengar riwayat tentang Abu Bakar tadi, yang ada di benak antum, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian meremehkan Abu Bakar atau salut kepada Abu Bakar As-Siddiq. Yang ada di perasaan kita apa ketika kita mendengar bahwa orang sekali ber-Abu Bakar mengatakan tidak tahu, suruh pulang dulu nanti balik lagi. Yang ada di perasaan kita merendahkan Abu Bakar atau justru mengangkat bukan mengangkat topi ya, mengangkat peci kepada Abu Bakar. Istilah baru lagi mengangkat peci. Artinya salut kepada Abu Bakar salut kepada Abu Bakar, Ui, luar biasa ya orang sekalibar beliau berani mengatakan tidak tahu artinya apa, justru sebaliknya ketika orang berani mengatakan tidak tahu maka namanya akan harum di tengah-tengah manusia dan kekhawatiran bahwa nama baiknya akan jatuh itu hanya was-was dari syaitan Karena justru umat Islam akan kagum dengan Tokoh-tokoh yang berjiwa besar Yang berani mengatakan tidak tahu Ketika ia tidak, tidak tahu Justru sebaliknya manusia akan mencibir Orang-orang yang Berbicara tanpa ilmu Mengatakan tahu padahal tidak Tidak tahu Jadi ini fakta, ini kenyataan Jadi jangan malu-malu mengatakan tidak tahu Jangan khawatir Nama baik kita tercemar ketika kita Mengatakan tidak tahu Ketika kita mengklarifikasi kesalahan kita Karena itu hanyalah was-was dari Syaitan Nah walau ta'ala Ini saja bisa disampaikan pada kesempatan kali ini Insya Allah kita lanjutkan uh, Mengulas beberapa pelajaran Dari dua ayat ini uh, Terima kasih atas uh, Perhatiannya